Pakus, apa komentar Anda? Menurut saya jalan itu biarpun hujan keras Biarpun yang memakai tekanan gandarnya lebih dari 20 ton Tapi mestinya disesuaikan Sebab kalau sekarang ini jalan itu hanya 10 tekanan gandarnya Ya itu sudah ketinggalan zaman Karena truk itu sudah begitu panjangnya muatannya sudah begitu banyaknya Untuk menghemat bensin dan sebagainya Nah sekarang tentu alasan pemerintah atau PU Atau yang kuasa membuat jalan Itu tentu mengatakan kita nggak punya uang Untuk membuat itu Nah kalau nggak punya uang untuk membangun 1000 kilo Bangun dulu 100 kilo Dengan kekuatan di atas 20 ton Tekanan gandarnya Yang 900 kilo Biasa-biasa aja dulu sambal sulam Tahun depan 100 kilo lagi Dalam 10 tahun 1000 kilo itu sudah dengan kekuatan 20 ton Tidak ada lagi rusak-rusaan Dan juga pembuatan jalan Janganlah main-main komisi-komisian lagi. Saya mohonkan juga KPK untuk mencari biang-biang keladi yang mengkorupsi uang-uang untuk bikin jalan. Apakah permintaan seperti ini akan didengar, Pak? Kalau pemerintah yang kupingnya masih bisa dengar, ya tentu akan berjalan dengan baik. Tapi kan kebanyakan proyek-proyek officer dan sebagainya itu kan sudah pada tuli sebelum terlambat. Bahwa sudahlah, semua itu selesai lah sekarang. Semua bekerja dengan baik lah. Gak usah memikir diri sendiri untuk hari ini, untuk besok untuk 10 tahun lagi. Masyarakat di sekeliling kita itu banyak sekali yang menderita. Kita masih bisa makan dua kali sehari itu mesti Alhamdulillah. Kita ini kan membahas. ...bayar pajak kendaraan cukup mahal. Nah itu untuk kemana duitnya? Ya, kalau misalnya kurang kuat untuk membayar gaji... ...untuk ini kurang, jadi naikkan lagi aja. Tapi betul-betul jalan itu betul-betul bagus... ...tanpa ada dikorupsi untuk membuatnya. Jadi dengan demikian betul-betul kita ini dilayani sebaik-baiknya. Katanya sudah tadi tur kemana-mana lah. Kan ya itu? Bisakah para korban ini menuntut pemerintah pakus? Harusnya kita boleh untuk menuntut Tapi sekarang proses pengadilan Betapa sulitnya misalnya Padahal ini kan satu hal yang sangat mudah misalnya Dua kali sidangannya sudah bisa diputuskan Bahwa oh betul memang salah Dijendah sekian Nah biar kapok Nah kalau nanti ada hakim yang sudah mati Karena kejeblos ah, Mungkin baru dua tiga kali gampang gitu Tapi sekarang belum ada hakim yang mati kejeblos Nyawa manusia ini kan harganya sama Di mata Tuhan atau di mata kita Kebetulan saja Sofyan orang yang terkenal Tapi yang tidak karena seperti di lubang tadi sudah sekian puluh yang meninggal itu betapa dosanya itu wali kota atau bupati di daerah situ Baik, terima kasih Pak Kus. Demikian Topik of the Day bersama Sekjen Asosiasi Pengusaha Synthetic Fiber Indonesia, Gustariono Projolalito. Saya Dewi Sintawati.